Halo hai teman-teman, ada saya lagi sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Apa kabar ya, kamu? Semoga kamu masih dalam keadaan yang semangat ya Gimana gak semangat mas bro? Setiap hari gue dengerin pagar kehidupan Katanya gitu ya Saya bahagia sekali teman-teman karena banyak Sahabat pagar kehidupan yang semakin lama Semakin mau bergabung bersama kita ya Saya semakin hari Semakin punya teman baru, sahabat-sahabat baru Yaitu kamu semua Betul, sahabat pagar kehidupan yang hampir Setiap hari mendengarkan Audio atau video yang saya berikan di channel Pagar Kehidupan Saya ucapkan selamat datang bagi kamu pelanggan Atau subscriber baru saya dan saya ucapkan juga selamat mendengarkan kembali. Semoga apa yang saya berikan ini bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik ya dimanapun kamu berada. Amin. Nah sekarang sebelum kita mulai saya tanya dulu nih kabar kamu gimana? Semoga baik-baik aja ya. Saya selalu berdoa semoga apa yang saya bagikan kemarin nih, terutama yang live streaming ya bisa membuat kamu menjadi orang yang berada di jalan yang semakin baik dan semakin baik. Bicara soal hal yang merubah hidup teman-teman kali ini saya akan berdiskusi kepada kamu yang mana hal ini sangat penting. Saking pentingnya saya berani jamin kalau kamu bisa ngelakuin hal ini mau praktek gitu ya, pasti pasti dan pasti ada perubahan besar dalam hidup kamu. Hal itu saya beri nama tiga hal emas perubah kehidupan. Tiga hal emas ini yang akan saya bagikan kepada kamu. Kalau kamu mau praktekan, insya Allah dengan izin Tuhan, pasti kamu akan jadi lebih baik. Jadi gini teman-teman, ada yang bilang orang itu dalam hidup harus memiliki tujuan. Ada juga yang bilang bahwa hidup itu harus mengalir seperti layaknya air. Kalau saya jelaskan dua hal tadi, dua hal tadi kayaknya kontradiksi ya, saling berlawanan. Ada yang bilang di satu sisi hidup harus punya tujuan. Ada juga yang bilang, ah hidup itu ngalir aja bro kayak air Nah sekarang kalau saya tanya kepada kamu Kamu tolong jawab dalam hati Di antara dua hal tadi Kamu lebih setuju yang mana? Apakah menurut kamu hidup itu harus ada tujuannya? Atau jangan-jangan menurut kamu yang paling bagus hidup itu ngalir aja kayak air mas bro? Gak usah ditentuin tujuannya Mana yang paling bagus menurut kamu? Bingung ya? Nah supaya gak bingung, saya harus menanyakan satu pertanyaan lagi sama kamu Yang harus langsung kamu jawab sekarang juga Pertanyaannya adalah sederhana Pertanyaannya adalah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan kepada kamu dari kecil Sekarang pertanyaannya gini Kamu itu mau jadi apa sih? Bener, simple banget kan? Pertanyaan saya adalah Kamu mau jadi apa? Kamu pernah gak sih nanya dalam kehidupan kamu setiap hari gua nih mau jadi apa ya dalam hidup? Dan kalau memang kamu pernah menanyakan pertanyaan itu kepada diri kamu sendiri, kamu bisa nggak menjawab dengan tegas kamu mau menjadi apa? Nah kebanyakan orang, kalau saya tanya pertanyaan yang simple atau sederhana seperti ini, mereka akan menjawab dengan jawaban yang tidak tahu atau terlalu umum. Kalau saya tanya, lu mau jadi apa? Jawabannya pasti gue pengen jadi orang sukses. Gue pengen jadi orang kaya. Itu masih mending teman-teman. Ada loh orang yang saya tanya, kamu mau jadi apa? Perut jawabannya, apa ya? Gak tau juga deh bro gue, sambil garu-garu kepala. Nah, kamu kalau seandainya saya tanya, kamu mau jadi apa? Jawaban kamu apa? Kalau kamu belum tahu jawabannya apa, itulah yang menyebabkan kenapa karir kamu mohon maaf gitu-gitu aja. Hidup kamu pun gitu-gitu aja. Ada tiga hal yang harus kamu miliki seandainya kamu ingin berubah total dalam hidup, dalam hal apapun. Nah sekarang saya minta kamu tolong siapkan kertas, siapkan bolpen, kamu catat satu persatu hal yang akan saya katakan ini supaya kamu lebih gampang prakteknya ya. Silahkan disiapkan. Silahkan dicatat. Yang pertama, tolong dicatat. Satu, kamu harus memiliki goal. Setiap orang dalam hidup harus punya goal, harus punya tujuan, apa sih yang ingin dicapai dalam hidup dalam skala jangka pendek Bener, kita gak usah goal terlalu jauh, gue mau nikah nanti 10 tahun lagi lah, gue mau punya anak 5 tahun lagi, gak usah yang terlalu jauh Dalam waktu setahun ke depan aja, kamu bisa gak menentukan goal kamu? Kalau kamu nggak bisa, harus bisa. Karena kemampuan kamu menentukan goal, akan menentukan juga kesuksesan kamu bagi diri kamu sendiri. Nah, ternyata ada sebuah penelitian menarik nih. Begini penelitiannya. Ada sebuah penelitian di Amerika yang dilakukan di sebuah universitas Harvard. Ya, Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh para profesor di sana. Mereka meneliti begini. Dari 100% mahasiswa dan mahasiswi Harvard yang lulus, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menuliskan tujuan atau goal dalam hidup mereka selepas lulus mau jadi apa. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang mengalir seperti air. Dia nggak usah nulis tujuan hidupnya seperti apa, dia dibiarkan saja hidupnya mengalir seperti air. Nah, percaya atau nggak, 10 tahun kemudian, setelah mereka mensurvey kembali, ternyata 100% orang yang sukses adalah orang yang menentukan tujuan hidupnya ketika dia baru pertama kali lulus kuliah. Dari situ akhirnya disimpulkan apa? Orang harus wajib hukumnya memiliki tujuan dalam hidup. Kalau tidak ada tujuan dalam hidup, dia tidak akan bisa meraih kesuksesan yang besar dalam hidupnya. Titik. Nah, iya mas bro, gue tahu hidup itu harus punya goal. Gue juga tahu karir itu harus ada goal. Tapi gue bingung gimana cara menentukan goal. Nah, kamu bingung menentukan goal itu gimana? Ini dia caranya. Tolong dengarkan baik-baik, karena dengan perumpamaan yang saya katakan nanti, itu bisa lebih jelas. Cara menentukan goal itu sama seperti ketika kamu naik taksi. Betul, sama seperti kamu ketika naik taksi. Kalau kamu lagi naik taksi, kamu baru masuk taksi, apa yang kamu lakukan? Betul, kamu mengatakan kepada supir Pak, tujuan saya ke situ Kalau seandainya supir taksi tadi Tidak kamu kasih tujuan Apa yang terjadi? Entah mungkin supirnya bengong Sama-sama kamu bengong Sampai argonya 1 juta Atau mungkin kamu disuruh turun Atau kalau supirnya jahat Kamu dibawa keliling-keliling Ke sebuah hal yang sebenarnya kamu tidak tuju Semuanya mengerikan bukan? Sama seperti hidup kalau hidup tidak punya tujuan, kamu akan disetir. Disetir sama kehidupan ke dalam hal-hal yang enggak penting. Tiba-tiba maaf kamu main perempuan. Tiba-tiba maaf kamu judi. Tiba-tiba maaf kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu enggak suka tiba-tiba kamu ke kebawa pergaulan yang salah, dan seterusnya. Nah, jadi gini, kalau selama ini kamu bingung, kenapa ya aku tiba-tiba gue bisa ketagihan main perempuan? Kenapa ya aku tiba-tiba gue bisa ketagihan judi? Ketagihan mungkin narkoba, ketagihan alkohol, pergaulan salah, dan sebagainya? Jawabannya karena kamu tidak punya tujuan hidup yang jelas. Betul kan? Nah, sekarang, kalau kita pakai perumpamaan naik taksi tadi, tujuan kamu sudah jelas, kan gampang ngasih tahunya. Pak, saya mau ke Pondok Indah Mall, Pak. Betul kan? Saya mau ke Pondok Indah Mall dari arah kuningan. Nah, supirnya tahu bahwa oke. Okay. Berarti kalau dia mau ke Pondok Indah Mall, saya bawa taksi saya ke Pondok Indah Mall. Jelas. Iya kan? Nah, itu baru menentukan tujuan. Sekarang kalau saya tanya, bisa nggak kamu menentukan tujuan hidup kamu apa? Masih belum jelas? Nggak apa-apa. Kamu dengerin aja saya lagi ya. Nah, setelah yang pertama, tadi kamu menentukan tujuan, yang kedua juga ada yang nggak kalah penting. Kalau seandainya kamu lagi naik taksi nih, kamu bayangin sekarang naik taksi. Kamu udah mengatakan kepada bapak supir tujuan kamu kemana. Nah sekarang kamu tahu gak caranya gimana supaya supir itu bisa melewati jalan yang paling tepat menuju tujuan yang kamu tuju. Kamu tahu caranya gimana? Betul, kamu harus memberitahukan kepada supir spesifik kamu butuh sampai tujuan itu jam berapa. Contohnya, kamu ke bandara nih sekarang jam 6 pagi. Kamu butuh sampai bandara jam 9. Kalau supirnya nggak dikasih tahu, dia bisa aja melewati jalan yang macet karena dia nggak tahu bahwa kamu buru-buru. Tapi kalau kamu spesifik, kamu kasih tahu, Pak, saya mau ke bandara, flight saya jam 9 pagi sekarang jam 6. Supirnya pun, kalau supir baik, dia akan membawa kamu dengan jalan secepat-cepatnya menuju tujuan kamu supaya kamu sampai tepat waktu. Begitupun dalam hidup, Tujuan itu bukan hanya kamu sebutkan apa. Supaya tujuan itu menjadi lebih maut efeknya buat kamu, kamu juga harus menentukan kapan kamu mau tujuan ini terrealisasi. Ini yang kamu tidak tahu. Menentukan tujuan udah, tapi ketika ditanya kapan, kapan ya? Bingung. Kalau kamu bingung soal kapan, jangan salahin siapa-siapa kalau tujuan kamu pun nggak tercapai. Karena kata kapan ini itu maut. Ibarat kata kamu naik taksi tadi, kamu menentukan kapan harus sampai, itu pun menentukan jalan mana yang harus diambil sang supir menuju tujuan yang ingin kamu capai tadi. Wah, gue makin jelas nih mas bro. Keren, keren, keren. Berarti yang pertama tadi, kita harus punya tujuan, setelah kita punya tujuan, kita harus menentukan kapan mencapai tujuan itu. Betul nggak? Betul. Nah itu belum selesai. Ada satu lagi yang harus kamu gunakan untuk menentukan goal. Apa itu mas bro? Mas bro goal kamu harus realistis ini bener kan? realistis pakai lagi perumpamaan kamu naik taksi tadi, kamu naik taksi punya tujuan pengen sampai sana jam berapa kamu udah menyebutkan, tapi kamu gak realistis gak realistisnya gimana? pak, saya mau pergi kemana? ke Ambon, padahal kamu di Jakarta sekarang kalau kamu ke Ambon dari Jakarta naik taksi, masuk akal gak? gak masuk akal kan, gak realistis nah, kalau goal kamu tidak realistis, jangan harap kamu bisa mencapainya waduh bro, bukannya kita harus bermimpi, nah ini dia mimpi itu boleh dan harus, tapi harus realistis nah caranya bagaimana? caranya begini sekarang ibarat kata saya adalah kamu, dengan tiga hal tadi, saya intinya ceritanya sekarang nih, mau menentukan tujuan untuk pagar kehidupan Ya, Contohnya begini Saya punya tujuan untuk pagar kehidupan Mencapai subscriber ceritanya 10 ribu Punya goal kan? Satu Yang kedua Tadi saya bilang apa? Saya harus menentukan kapan Saya tentukan begini Goal saya 10 ribu subscriber pagar kehidupan Sebelum bulan Desember Jelas kan? 10 ribu subscriber sebelum bulan Desember Yang ketiga tadi harus realistis Saya tanya Realistis gak? Menurut saya itu realistis Selesai, ketemu goal yang harus saya capai ya Nah kalau yang tidak realistis itu adalah saya berkata begini Gue pengen mencapai subscriber pagar kehidupan Berapa bro? 100 juta subscriber dalam waktu sebulan Kalau kamu gak punya jin ya gak bisa iya kan Kalau kamu punya jin pun jinnya geleng-geleng Lu jangan gila, lu ditoyor sama jinnya Bener, karena itu gak realistis Ngerti ya maksud saya ya? Jadi begitu cara menentukan goal dan itu akan sangat menentukan kesuksesan hidup kamu. Nah setelah goal, ada elemen kedua yang harus kamu penuhi. Dan ini juga sama pentingnya. Elemen kedua itu adalah strategi. Masuk akal kan? Kamu sudah menentukan goal dengan jelas, sudah spesifik dan realistis. Tapi kamu tidak akan bisa mencapai goalnya kalau kamu tidak ada strategi yang jelas. Betul kan? Nah uniknya begini teman-teman. Otak kita nih sudah didesain oleh Tuhan yang maha besar itu jenius Kalau kita sudah berani mengatakan goal kita apa secara spesifik tadi Otak kita biasanya akan tiba-tiba mengeluarkan ide Ide A, ide B, ide C Nah tugas kita hanya menanyakan kepada otak kita yang jenius ini Gimana ya caranya gue bisa mencapai tujuan A Gimana ya caranya gue bisa mencapai tujuan B Kalau kamu pertanyaannya benar Percaya atau enggak otak kita akan ngeluarin ide tapi kok gue idenya mampet ya? Nah ide kamu jadi mampet karena kamu terlalu logis. Kan saya bilang berkali-kali ide-ide besar itu biasanya tidak logis, tidak masuk di akal. Kalau ide-ide terlalu masuk akal, itu namanya bukan ide. Namanya lu manut sama hidup. Gak boleh manut sama hidup. Harus percaya dengan ide-ide besar. Nah sekarang gini, kamu ambil kertas kosong. Kamu ambil bulpen atau pensil Kamu katakan goal kamu tadi apa secara spesifik Nah ketika kamu sudah mengatakan Kamu tulis di bagian atas kertas Kamu tulis Kamu boleh praktekin sekarang Kamu tulis misalnya saya Subscriber pagar kehidupan 10 ribu sebelum Desember Gede hurufnya Nah tulis lagi strategi Nomor 1 apa Nomor 2 apa Nomor 3 apa Nanti ketika kamu sudah ada ide Kamu catat Nah, ide-ide itu percaya atau enggak yang akan membawa kamu kepada goal yang kamu mau. Lah, kok bisa gitu ya, Mas Bro? Nah, sekarang gini. Kita pakai perumpamaan naik taksi tadi. Kalau supir taksinya udah kita kasih tahu tujuannya kemana harus sampai jam berapa, kira-kira supirnya bisa tahu enggak kira-kira lewat jalan mana yang bagus? Tahu kan? Kalau kamu ngasih tujuannya spesifik kepada supir taksi, supir taksi yang pintar itu akan ngasih tahu kamu jalan mana yang pantas untuk dilewati, sesuai dengan kapan dan kemana kamu mau menuju. Itulah pentingnya goal. Semakin jelas dan spesifik goal kamu, otak kita ini dengan cerdasnya akan semakin cerdas juga menemukan strategi yang tepat. Kata tepatnya digarisbawahi. Jadi goalnya itu yang harus kamu utak atik Baru strateginya Jangan kebalik Strategi dulu Goalnya gak jelas Gak boleh Harus goal dulu Baru strategi Nah mas bro Oke okay. Tapi gue kadang-kadang strategi gue kok Kayaknya mampet gitu ya Gimana cara menentukan strategi yang tepat? Cara menentukan strategi yang tepat cuma dua Yang pertama Kamu gak usah ribet Orang tuh suka ribet loh Mikir terlalu jauh, ya kan? Terlalu ribet, diputar-putar, dibalik-balik kayak kasusnya Jessica Mirna tuh. Ribet bener, kagak tamat-tamat kasusnya. Jadi kayak sinetron tuh, jangan seperti itu. Hidup gak usah dibuat ribet. Hal-hal sepele pun bisa lo merubah hidup kamu. Ya kan? Jadi pikirin di otak kamu bilang, kata pagar kehidupan ide gue gak usah dibuat ribet, Oke. Nah yang kedua, setelah kamu gak usah ribet Yang kedua adalah Belajar bertanya Belajar mencari Dan belajar membuka diri Karena selalu ada orang yang lebih cerdas Dibandingkan kamu Dan selalu ada orang yang lebih luas pikirannya Dibandingkan kita Kamu harus selalu mau bertanya Mencari dan membuka diri Untuk ide-ide baru Menuju goal yang kamu tuju tadi Simpel kan? Bener. Kamu bisa baca-baca buku, ikut seminar, ngobrol sama orang-orang yang lebih pintar. Kamu buka diri kamu untuk ide-ide baru. Intinya membuka diri ide-ide baru. Nah, itu doang kan caranya? Emang gitu doang, Mas Bro? Bukan. Masih kurang satu lagi. Kamu udah punya goal, alhamdulillah. Kamu udah punya strategi, alhamdulillah. Ada satu hal lagi. Yang kalau kamu tidak lakukan ini percuma gol kamu, percuma strategi kamu. Hal itu adalah apa? Hal itu adalah disiplin. Betul, disiplin. Ini yang membedakan antara orang yang berhasil dan orang yang akhirnya menjadi pecundang. Kenapa saya sebut pecundang? Karena pecundang itu rata-rata mereka kalah dengan diri mereka sendiri sekarang saya tanya sama kamu kamu pernah gak punya ide besar punya impian besar tapi kamu tidak berani mewujudkannya hanya karena satu hal yang disebut kamu takut pernah? pernah kan? nah itu namanya kamu tidak disiplin untuk memenuhi apa yang kamu mau itu berbahaya nah emang secara teori mah disiplin kayaknya gampang mas bro ngomongnya tapi prakteknya susah lagi ada gak sih triknya gimana supaya kita bisa disiplin caranya gampang tolong kamu catat ya Cara menjadi disiplin itu sebenarnya cuma dua Yang pertama, kamu harus mau bagaimanapun caranya Mengambil langkah pertama sesegera mungkin Sekali lagi, ambil langkah pertama sesegera mungkin Hanya langkah pertama saja Loh kok langkah pertama aja mas bro Karena kalau kamu sudah berani mengambil langkah pertama Langkah kedua sampai langkah ke keseribu itu gampang Yang membuat kamu gagal karena kamu tidak berani mengambil langkah pertama Betul apa enggak? Nah maka dari itu sekarang saya minta sama kamu bagaimanapun caranya ambil langkah pertama sesegera mungkin. Nggak pakai babi bu, nggak pakai tapi, tapi, tapi. Harus bisa. Nah yang kedua setelah kamu mengambil langkah pertama sesegera mungkin. Langkah yang harus kamu lakukan untuk bisa menjadi orang yang disiplin adalah pikirin yang enak-enak. Loh, kok pikirin enak-enak mas bro? Iya, pikirin kalau seandainya goal kamu nanti tercapai, enaknya kayak gimana sih? Kamu bayangin deh, nikmatnya, enaknya, berubahnya hidup kamu gimana? Kamu pikirin itu. Pikirin dengan jelas apa enaknya dan gimana rasanya Nah kalau kamu bisa mikirin kebahagiaan yang akan kamu dapatkan Pasti kamu akan lebih komit lagi Lebih disiplin lagi untuk menekuni apa yang harus kamu tekuni Itu rahasianya Jadi tiga hal sederhana ini teman-teman Kalau kamu mempraktekannya Insya Allah dengan izin Tuhan, hidup kamu pasti akan berubah Nah sekarang, sambil kamu mendengarkan video saya berulang kali, tolong tentukan hal apa yang harus kamu jadikan goal, dan kamu temukan goalnya, strateginya, dan kamu disiplin di situ Percaya atau enggak hanya dalam waktu 30 hari aja, pasti ada perubahan dibandingkan kamu sebelum melakukan 3 hal yang saya sebutkan tadi kamu praktekkan itu semua, dan kamu lakukan itu semua sampai kamu mencapai goal kamu, pasti bisa, oke? Okay? silahkan dilakukan, nah kalau memang kamu ada hal yang ingin didiskusikan bersama saya kamu bisa mengikuti siaran langsung atau live streaming yang biasa diselenggarakan oleh saya di pagar kehidupan, nah caranya gimana mas bro, kamu harus subscribe dulu channel saya di pagar kehidupan karena hanya subscriber saya yang bisa tahu kapan sih kira-kira pagar kehidupan menyelenggar garakan siaran langsung. Nah, bagi kamu yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan tunggu informasi kapan dan bagaimana live streaming akan diadakan di Youtube bersama saya, Aryan Surya di Pagar Kehidupan. Tetap lakukan apa yang saya katakan tadi, tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Sampai berjumpa di live streaming ya. Bye-bye.